Selamat siang Pak Amin Selamat siang Komentar Anda Bapak?、Uh, itu memang benar ya Pak. Tapi di luar negeri juga ada di, Diizinkan ya sedikit itu Misalnya ada yang satu kilo Ada yang dua kilo Bukan berarti tidak boleh semuanya ya. Tergantung lah ya mungkin di Indonesia Diberlakukan tidak boleh Tapi ya di pelabuhan Mesti dijelasin yang dijual di pelabuhan itu、hmm. di, di itu lah Di Tengkareng itu、uh, right. Jadi ya. orang yang Tamu-tamu itu jelas、mm -hmm. Terima kasih Baik, terima kasih Bapak Leo selamat siang Selamat siang Komentarnya、um. uh, Ya Ibu Ini kita melihat kalau sarang burung walet t u h sebenarnya makanan ya Kecuali kita、uh, ekspor ikan Kalau negara berbeli-beli t t g i t u d a l a m peraturan-peraturan ya Itu negara tidak akan maju Terima kasih Terima kasih ya, Bapak、anak. Leo Bapak Hendra selamat siang Siang Ibu s i a k a n Uh, biaya cukai itu perlu mempelajari klasifikasi barang secara benar Bu ya, tadi dikatakan bahwa sarang burung itu termasuk binatang atau tumbuhan itu menurut kita kan ya kita orang awamnya sudah tahu bahwa itu yang tadi disebutkan bapak yang sebelumnya itu makanan Bu、hmm. nah cuman mungkin dalam hal ini karena sarang burung itu komoditi yang boleh dikatakan cukup menggiurkan harganya sehingga mungkin negara t u h ingin mendapatkan keuntungan, itu sih wajar Bu Nah, jadi otomatis aturannya mungkin tidak dibayar cukai. Mungkin dalam hal ini di tempat s a r a n g burung itu pemiliknya sebelum melakukan ekspor atau jemaat itu harus membayar pajak atau semacam itu. Saya lebih, lebih, apa, lebih s e t u j u Bu.、Mm -hmm. Dibandingkan dengan penetapan klasifikasi yang notabene harus ada surat misalnya izin khusus. Nah, pertanyaan izin khususnya itu kita mintanya dari siapa? Misalnya ke Departemen Pertanian Departemen Pertanian pun akan bingung、hmm. Sarang b u r u n g itu tidak ada dalam undang-undangnya Pak Saya yakin ya Bu ya、hmm. Untuk menurut saya Mungkin pemerintah kalau ingin Melihat bahwa komoditi ini potensial Untuk diambil pajaknya Dibuatlah aturan yang jelas Supaya tidak, tidak semua p i a itu memetapkan Untuk、ya. mencari keuntungan、gitu. Baik、Mas. Terima kasih Pak h Endra Bapak Freddy selamat siang i Ya, saya setujunya gini, kalau itu memang u d a h benar-benar, ada peraturannya, bisa dibuktikan di mana benar, ya u d a h lakukan saja. Jadi jangan, jangan di respon nanti, saya yakin k a u itu beacuka itu kan yang tuliskan yang benar-benar a j a Kalau kita bawa tarang burung, kasih dia duit, n y a juga terima kok. Dan just found information a j a s a r a n g burung itu memang mahal. Tapi kasihatnya itu belum terbukti, katanya buat kanker, buat apa itu memang belum terbukti. Jadi... Janganlah, ini saya apapun di negara ini, kalau memang hukumnya ada, yaudah, tolak-tolak gitu loh. e Tapi DBA c u k a i kan enggak, kita punya k i t a mati aja, kita bisa keluar kok dengan kasih satu juta. Jadi itu bullshit semuanya, buktikan dulu baru begitu. Saya sih enggak, enggak percaya tuh. Kita bikin satu peraturan, oke、okay, kita jalankan. Ya enggak boleh didenda segala macam sesuai peraturan. Di sini mah tidak Ibu, jauh sekali. Terima kasih.、Ah, terima kasih. Ibu Lili, selamat siang. Selamat siang. Iya, s i l a k a n Ibu.、Pernah. Menurut saya harusnya Biasukan lebih transparan ya. Kalau memang、uh, barang yang boleh diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan itu sebaiknya dimuat di situs mereka. Jadi penumpang yang ingin keluar negeri itu tidak merasa terjebak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Chris i a n t o selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Uh, ini uh, paradigma lama ya. Saya komentarnya pendek aja kalau bisa diper... Sulit kenapa harus dipermudah itu? m a kasih. Baik terima kasih. Ibu Helen selamat siang. Selamat siang. Komentar anda ibu? Bu kalau misalkan sarang burung diangkat sakwa, gimana kalau dendeng?、Uh -huh. Bukti nya banyak kok yang orang yang bawa bawa dendeng sapi, dendeng ayam, dendeng babi、uh -huh. banyak kok. Kok itu nggak d i a n g g a p sakwa? Halo Pak t o n y silakan. Halo ya apa b n s a diduitin? Ya diduitin aja Pak gitu aja. パーエコー、シーラーゲン ?Hallo?Yah,Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シ i ラーゲン h a l l はシーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲン ?Hallo, シーラーゲ a l l a h a a a o a a l Kenapa? Karena kebijakan di sini yang bikin orang suka jantungan, sementara-sementara berubah, gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Pak Salim. Ibu Kim, silakan. Ya, Pak, selamat siang. Siang, silakan, Bu. Ya,、uh, lebih baik sebelum jadi pejabat. d i a j u g a i dilatih dulu, Pak, bahasa Indonesia-nya, ya. Oke, makasih. Ya, terima kasih, Bu Kim. Pak Chandra, silakan. アンビー、ラバーストレボーエゲー、エマンゴピー、リケタニア、ジョンシー、アモサイア、ヤイラ、シャン、アンドペペプル、ジュータン、パパンコタマタティ、ジャサン、ボタクト、ジャサミンジュ a タン、インコシー、パトラン、カナカバタニアミマン、アドプロイキンクスクスクスクスクスクスク a クスクスクスクス e スクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクスクス Pak, Oke, Pak Hairul, silakan Halo Ya, silakan ya, Pak Hairul Menurut saya sih Semijakan atau mental pejabat Kalau bisa dibuat susah Selapa dibuat mudah Ya, saya kira itu Terima kasih Ya, terima kasih Pak Hairul Pak Arman, silakan Ya, menurut saya sih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 So, jadi itu saya bilang jawabnya i kita juga tidak menjawab isi Seperti penanya tadi di luar apakah itu sarang burung itu、uh, memerlukan izin dan lain-lain Atau tidak itu urutan pemerintah lah Tetapi jangan membedakan yang dalam jangka jarak Karena materanya sudah terlihat perbedaannya Bahwa p e n u m p a n g sama beli di dalam sarang burungnya t e r p a d a sarang burung Jadi saya lihat itu dia juga itu hancum Bahasa itu menjawab tidak Mendidik artinya tidak mendidik k e pada kita semuanya. d e m i kan i dari saya terima kasih. Ya terima kasih Pak Arman. Satu penelpon terakhir dari Pak Andi silakan Pak. Selamat yang, Pak. siang Pak. Saya sukses sekali lihat Pak pendapatnya Pak Arman itu Pak. Dan yang kedua saya ingin berkomentar aja itu beacukai memang isinya masih sarang penyamun itu Pak. Saya lihat sendiri itu、uh, TKI TKI kembali dari、uh, Singapura itu d i a t a k a c a k semua baju bajunya. dia mencari-cari, ya, Iya, s t ter... i l a h n y a Pak komentar saya. Pak Santoso selamat sore. Selamat sore. Ya silahkan Pak. y a sebenarnya kata-kata terlalu jauh, nggak usah dianggap s a t u l a h itu dianggap sesuatu yang dilindungi oleh undang-undang. Nah undang-undangnya itu tulis dong di internet, jelas apa. Sebenarnya gak cukai t u pinter sekali mereka kasih jawaban-jawaban yang normatif sekali. Yang pada intinya kalau udah terjadi itu di lapangan tuh bisa disogok. Saya sering bawa ru, apa, sarang burung ke negara China. Memang dimintain duit, kita kasih seratus ribu dua ratus i b u lewat pasti. Jadi bea cukai tuh nggak usah inilah. Betulin dulu sistemnya. Karena di sini walaupun ada peraturan tetap aja yang tadi itu loh. Kalau bisa diper sulit buat apa diper mudah? Makasih. Oke,、okay. p Anda selamat sore. Sore Mbak. Ya silahkan.、Uh, bagusnya d i b u r d a y a k a n dulu Mbak. Sudah itu aja Oke, terima kasih Pak Pran, selamat sore Selamat sore Mbak Silahkan m b a k Pran Iya, saya dulu di Kalimantan ya Itu kan saya berteman dengan banyak teman-teman yang pengusaha sarang burung itu Itu dari zaman 100 tahun yang lalu Mbak Kemana aja baru dibikin p e r a t u r a n sekarang gitu ya kan Saya cuma mau bilang itu aja Karena disitu ada uangnya yang berlebihan Jadi mereka melihat satu, satu bisnis yang baru lah disitu Terima kasih Mbak Oke, Pak Dede Pak Agus Ya selamat siang Silahkan Pak Agus Saya kebetulan baca juga itu mengenai kompas gitu ya、hmm. Yang pembacanya itu bilang katanya tidak boleh tapi di dalam bandara ada yang jualan sarang kurung、hmm. Nah seperti kita waktu ke luar negeri itu n gak g boleh bawa minuman Tapi di dalam juga jualan minuman Nah akhirnya kita beli di dalam Seperti itulah、hmm. Oke、okay, terima kasih Oke、okay, Pak Suhandi Ya Silahkan Pak Mm. Iya Mbak Itu s e b e n a r n y a aturan itu tuh d i b i k i n b i k i n aja、mm. Ya yang gak ada diadain Sarang burung aja ditangkep Saya bawa buah aja ditangkep Sama t u s satu berapa kilo doang Itu becu y a n、mm. memang gak ada kerjaannya Mbak、mm. Gitu kalau saya Sarang burung tuh jangan dipikir, jangan dipusingin、mm. Kalau saya、mm. Kalau mau kan p e r t r n a k burungnya itu、uh -huh. Dikasih izin Oke、okay. Kalau bawa aja begitu cuma satu kilo m e m buat makan paling、uh -huh. Dijual juga n gak g berapa duit Paling malah、uh -huh. 10 juta、uh -huh. Oke、okay, terima kasih ya Pak Lukman Ya selamat sore s i l a k a n b a Lukman Sebetulnya Bia Cuka ini Dia sudah dikaji belum Bahwa memang s、uh, Orang burung itu harus ada pengangkutan yang khusus kalau memang dia sudah kaji betul dan matang, berarti ada yang bisa m e m p e r t a n g g u n g jawabkan ini, ya kita harus turut, t u n d u k dengan peraturan dari b e a Cukai tetapi dari pihak b e a Cukai sendiri harus k e n s e k u e n kalau tidak boleh ya tidak boleh, jangan nanti、uh, kalau dengan bermain boleh begitu, artinya bermain secara tidak terang-terangan jadi Itu kan sama juga seperti、uh, mem mem membuat peraturan. Tetapi、uh, ada celah-celahnya yang kira-kira bisa dilawaskan begitu. Sekian. Oke.、Okay. Pak Markus. Iya. Saya ya, mau、kan? komentar.、Uh -huh. ya, kalau menurut saya, itu pelarangan itu kan harus dilihat. Kenapa gitu? Saya pernah punya pengalaman. Saya bawa kayak sarang burung. ke Australia itu 100% barangnya disita itu dimasukin karantina saya protes di sana kenapa dibilang dibilang itu kan、uh, seperti ada takut mengandung virus atau ada apa gitu dan karena itu、uh, ada hubungannya dengan binatang gitu jadi saya rasa harus dilihat dulu kenapa tidak boleh itu jadi bukan berarti semua barang boleh masuk gitu antar negara masing-masing negara ada polisinya,、okay. saya rasa demikian, ya.、Okay.